Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya Umur saya ini udah kepala lima Cuman yang saya rasakan Sampai saat ini Saya itu merasa Lebih takut miskin daripada Takut pada Allah Pernah saya sholat menangis Tapi pada waktu itu usaha saya menangisnya karena takut. Tapi begitu katanya kalau orang takut kepada Allah itu, ya saya bisa saja. Jadi pertanyaan saya, apa kiat-kiatnya agar saya itu lebih takut kepada Allah daripada takut miskin. Tapi ingat saja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pertanyaannya adalah, saya itu lebih takut, miskin daripada takut kepada Allah. Bahkan saya pernah menangis karena usahaku bangkrut di hati anda. Sadar begini-ini loh istimewa, sebab banyak orang seperti itu tidak sadar. Ada orang takutnya kepada kemiskinan itu lebih banyak daripada takut kepada Allah, tapi tidak sadar-sadar kapan bisa tobat tapi Anda sadar istimewa Allah berikan kepada Anda kesadaran Ia, iya ya kok saya pernah menangis karena urusan usaha tapi aku belum pernah menangis urusan dosa sadar itu sendiri Allah berikan kepada Anda keistimewaan dan masih banyak yang enggak sadar itu usaha ini nangis bangkrut bingung soalnya tapi enggak sadar tetap saja datang ke kiai minta ijazah untuk usahanya untuk usahanya dan anda sadar dia kalau sebetulnya dia lebih takut miskin daripada takut kepada Allah. Maka insyaAllah. Pertanyaan dari hati anda. Anda sebetulnya lebih takut kepada Allah daripada takut kepada miskin. Kenapa? Di saat anda takut kepada miskin, anda merasa takut. Good. Perasaan anda itu insyaAllah luar biasa. Dan kapan kiatnya anda tingkatkan perasaan itu yang sudah ada. Dan anda diistifari terus. Anda terus sadar sadar. Allah subhanahu wa ta'ala ingin mengangkat orang kaya yang sadar. Nah, takut kita kepada kekurangan, jangan sampai takut kita itu karena apa? Karena takut tidak ada yang biayai dia. Ah, tetapi kita fakir kemudian menangis, tinggal tangisnya kita alihkan. Bukan tangisnya karena hilangnya dunia. Ah, tetapi apa? Aku sebagai orang yang bertanggung jawab ini, lah kok tiba-tiba melarat ya Allah, berikan kepada aku kekayaan, kecukupan ya Allah. Agar aku tidak melantarkan apa siapapun yang telah kau bebankan kepada kami. Ya Allah, engkau sungguh maha kuasa. Coba. Seorang bapak yang punya tanggungan dengan istri dan lima anaknya. Ini sekolah, ini perlu biaya makan dan sebagainya. Punya gaji satu-satunya lima juta. Jatuh duit lima juta. Menangis. Ternyuh. Bukan karena datanya lima. 5 juta, akan tapi dia ingat siapa? Ingat anaknya. Ingat keluarganya. Misalnya 5 juta ini adalah untuk biaya listrik, makan anaknya, sekolah, persis pas. Apakah dia menangis karena hilangnya 5 juta? Bukan karena hilangnya 5 juta dia menangis karena anaknya nanti gimana sekolahnya, pembiayaannya. Kalau seandainya hilang 5 juta, tiba-tiba darang ngomong, dibebaskan semua pembayaran listrik dan berasmu, Dia lega hatinya. Karena yang dipikir kebutuhan jadi menangisnya ingat, jadi bukan semata-mata tangis ini adalah hina di sini. Karena tangis siapa? Siapa orang yang akan di, yang menjadi tanggung jawabnya ini yang mungkin menjadi tidak dapat makan enak atau sekolahnya tidak kebayar, kemudian dia akan tidak bisa melanjutkan pendidikan agamanya dan seterusnya. Jadi tangis tidak semata-mata rendah. Kalau kita menangis urusan dunia, tinggal tujuan dunia itu untuk apa? Menjadi masalah itu punya perusahaan dua Satunya hilang saja sudah nangis Padahal masih punya satu perusahaan <laughs> Masih dicukupi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Betul-betul nangis yang mengerikan itu Nangis yang dihinakan ah, tapi kalau betul-betul tidak ada lalu dia menangis Tapi yang dipikirkan adalah orang yang di bawah naungannya Maka itu adalah sebuah kemuliaan Tanda, -tanda. ada Tanda cinta kepada mereka Tapi pun demikian tidak boleh berlarut-larut Seolah Allah tidak bisa memberikan makan kepada mereka Baik, jadi apa yang telah dirasakan oleh, yang dimuliakan oleh Allah? Bapak yang bertanya, katalah, jaga itu rasa. Jadi selalu dalam perjalanan anda, anda timbang sana, timbang sini. Kalau anda setiap hari bisa menangis, anda perlu bertanya. Tangis anda seperti karena apa? Karena dunia, karena datanya dua, dunia hina. Tapi kalau menangis karena dunia, tapi ada urusannya dengan orang lain, adalah bukan kehinaan. Jadi kalau datanya dunia, uh, maka itu adalah hina. Sebab dunia yang menama, namanya dunia itu, kalau tidak kita meninggalkannya, maka dunia pun akan meninggalkan kita. Namanya dunia. Karena hidup kita bukan di dunia, tapi nanti di akhirat. Mau tidak mau. Yang punya uang miliaran, ketahilah. Kalau tidak dunianya meninggalkannya, maka dia pun akan meninggal dunia. Dan meninggalkan semuanya. Dan akan jadi bahan warisan seperti akan diceritakan musibah ini di akhirat